Ya, yang mana menyediakan pusat pakaian gaul Masa kini alamatnya ada di Banjarjo Bojonegoro Dan putra dewa selalu kerjasama dengan Udi Agung Abadi jual bahan bangunan yang ada di Sukosari Sukotuban Kemudian putra dewa selalu kerja bareng dengan Yusuf Sablon Menerima undangan kartu nama dan lain-lain Alamatnya di Banjar Sari Oke. Ayo kita sama-sama goyang bersama putra dewa Yo! Tepuk tangan yang ramai-ramai untuk Evi! Liana bersama Putra! Dewa. Voice I